Apakah agama Kristen dan Yahudi pada zaman sekarang masih bisa disebut Alkitab? Ya masih, ya masih. Mungkin uh, si penanya terpikir di sini bahwa sekarang kan sudah melenceng jauh. Ya melencengnya mereka di zaman Nabi pun sudah melenceng, ya kan? Yahudi Nasrani di zaman Nabi sudah melenceng, sudah nggak benar agamanya, ya kan? Ya, sekarang juga sama. Jadi mereka tetap disebut al-Qur'an.